kalau Anda sebagai yang disusun Bang Gale Karlus ini adalah Tuhan sama rakyat itu kawinกัน di dalam hatimu dan di badan. Jadi semua cintamu sebagai residen dan semua pautimu sebagai residen itu memenuhi kegembiraan dua jual pihak. Tuhan diberkati pada dunia karena layak-layakan. Karena Allah di dalam hatimu dan setiap keputusan yang kita kira-kira. Dengan kata lain, jangan ambil keputusan yang merugikan rakyat karena itu mengkhianati kemakmuran juga. Dan gitu. Dan jangan melakukan hal-hal yang membuat rakyat tersinggung atau naik pitam sebabnya rakyat juga yang akan menggumuh. Itu intinya menanam dari awal. Dan sekarang karena ada perbedaan di Y, saya akan mencatat dan sudah kita terapkan pada konteks kita sendiri yang dalam zaman Galilea waktu itu adalah jangan pernah ada niat yang tidak sama dengan niatnya Allah, jangan pernah ada keputusan yang tidak dikonfirmasikan dengan kemauanNya Allah. Kan gitu. Jangan ambil apapun, jangan makan apapun, jangan melakukan kerja ke manapun kalau tidak konform dengan irahta caranya konfirm, dia sudah susah-susah aman, dia sudah harus perfect-perfect aman tapi pokoknya rakyat terus lah gitu Tuhan kalau memang tidak benar tolong saya dikasih tahu lah, entah kecakot betul ya entah kecakot nanti ya mau punya niat apa tiba-tiba lindahnya kena gigi, kesakitan, apa mungkin saya gigi apa yang ininya, terserah Tuh, Tuhan seperti bagaimana Rasulullah apa namanya Berserjia menandatangani Bisa jari kia-kia Padahal itu menurut teori militer Itu sangat terlugi kan Tapi Rasulullah malu Itu tandanya apa? Rasulullah malu Rasulullah malu Tidak ada yang masih tahu Melalui Eh, kepada Rasulullah Melalui otan Otannya gak mau pergi bersih Dia lain baca Pokoknya duduk terus Nah, mulai besok Bilih otak Supaya Supaya kalau mau apa Misalnya kita memilih masjid abawi yang ada di sana sekarang Itu dulu orang yang menemukan dimana masjid itu berada di mana Si orang itu berhenti terus duduk, duduk, duduk disitu langsung Apa sebabnya? Karena binatang maraikat itu yang mahlumahir marun Dia bersifat taat 100% kepada Allah Jadi dia lebih oke okay daripada manusia Kalau kita diberi uang, kok tidak tahu? Boleh, boleh itu dalam arti monggo Oh tapi tanggung resiko kan gitu Aaknya tanggung resiko tidak tanggung resiko Anda mau pilih hari perbarangan NU silahkan Mau pilih -mobil perbarangan NU silahkan Mau pilih perbarangan NU silahkan Kalau mau cari agamannya Ya kuasa yang lamban Yang belakangan anda bilang Hari raya yang cepat anda bilang Entar kalau malahnya kata Gimana lumayan anda sendiri? Ya saya tahu jest specjalne jest to teraz semara pada dibagito soal awal seperti yang sama ini endnya seperti sama